Waftah lana Abwa barahmatik Wanshur alina Hikmatat Ya Rahman Rahimin Allahumma inna nas'aluka Fahman Nabiin Wahidul Mursalin Wa ilhamal Malaikatil Muqarrabin Allahumma agnina bil ilmi Wa zayyina bil hilmi Wa akrimna bil taqwa Wa bil afiyah Ya Rahman Rahimin, Rabbana, Atina, min ladunka rahma, wa'alimna, min ladunka Ilmah, subhanaka, la ilmalana, illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin, wa'ala alihi wa sahbihi wa salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil amin salla sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Eno sanna. Eno sanna. Min awwale Bismillahirrahmanirrahim. Gal dalam alfi rahimallahu taala nafa'anah hafidhahullah amin wa ishtaratu fi jam'i taqdim al-bada'atu bilula jam'i qabla al minha dan setelah kita membahas Masalah solat koser maka tibalah pembahasannya berkaitan dengan solat jama' karena sebagaimana saya jelaskan pada pelajaran lalu bahwasanya seorang musafir itu bukan harus tidak harus melaksanakan solat koser dan jama' atau jama' dan koser. Karena keduanya itu hukumnya adalah roh sebuah keringanan. Boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Boleh melakukan jamak tanpa kosor, boleh melakukan kosor saja tanpa jamak. Akan tetapi, kalau seumpama safarnya itu safar kosir, yaitu di bawah 84 kilo, dua kilo lebih kira-kira satu mil maka di sini diperbolehkan untuk melaksanakan jamak saja tapi tidak boleh gassar maka ketika seseorang itu diperbolehkan untuk melaksanakan jamak saja sebagaimana juga kita mengetahui sesuatu yang membolehkan kita melaksanakan jamak itu ada tiga hal yaitu karena safar Karena sakit dan karena hujan Mana yang lebih afdal Jemaat takdim atau jemaat takhir Sudah juga kita jelaskan Kalau seumpama Ketika dalam perjalanan itu Kita berhenti pada waktu yang pertama Lebih baik jemaat takdim Atau berhenti pada waktu yang kedua Lebih baik jemaat takhir tapi kalau di dalam dua-dua waktu tersebut kita dalam keadaan berjalan tidak berhenti. Atau tidak ada niatan berhenti. Maka ada khilaf di antara Ibn Hajar sama Imam Ramli. Menurut Ibn Hajar lebih baik takdim Supaya lepas tanggungan. Sedangkan menurut Imam Ramli. Lebih baik takhir. Karena waktu salat yang kedua juga waktu salat yang pertama. Nah, sekarang kalau kita mau jamak takdim, itu ada syaratnya. Begitu pula jamak ta'khir ada syaratnya. Apakah syarat daripada jamak takdim di sini disebutkan? Al-bada'atu bil ula. Kalau kita hendak melaksanakan jamak takdim, asar ke zuhur, isya ke maghrib, maka hendaknya kita memulai dengan salat yang pertama dahulu. Kalau seumpama, kita tidak mulai sholat yang pertama dahulu, maka sholat yang kedua yang kita dahulukan dari sholat yang pertama itu dianggap tidak sah. Jadi misalnya, kita sholat asar yang ditakdim ke duhur, tapi kita melaksanakan sholat asar dulu baru duhurnya. Maka sholat asarnya ini hukumnya adalah tidak sah kalau dia tidak punya hutang sholat asar. Tapi kalau dia punya godaan sejenis solat asar, maka dia menjadi godok. Kalau dia tidak punya godaan sama sekali, tidak sah sebagai solat sunnah maupun sebagai solat godok. Memandangkan apa? Karena syaratnya di sini harus memulai dengan solat yang pertama sebelum solat yang kedua. Begitu pula kalau solat isya sebelum maghrib yang dijamak ke. Sholat Maghrib itu nggak sah sholat isya-nya sehingga setelah dia sholat Maghrib harus mengulangi sholat isya-nya lagi kalau masih berkenan untuk melaksanakan jamak tak takdim. Waniatul <tip disagree> jamak gabral farogi minha. Syarat yang kedua adalah sebelum tuntas melaksanakan sholat yang pertama. Hendaknya dia berniat untuk menjamak solat yang kedua. Jadi cukup dilintaskan dalam hatinya, bahwasanya dia akan melaksanakan solat asar akan menjamak solat asar dengan duhurnya itu, atau menjamak solat isya dengan maghribnya itu. Tidak harus pada waktu takbiratul eehram dari solat yang pertama, tidak harus, tetapi lebih baik. Khurujan minal khilaf karena ada sebagian ulama yang pernah mendapat Wajib Berniat jamak takdim itu Ketika takbiratul ihram dari sholat pertama Tapi yang pertama tidak nah, Oleh karena itu Maka Waktunya sangat panjang Berbeda dengan Sholat kosor Yang waktunya sangat pendek Karena harus diletakkan pada Saat kita Mengucapkan takbiratul Hiram. Tapi kalau niat jama' takdim, tidak. Oleh karenanya kita ingat, e, Bagaimana guru kita, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Rahimahullah Rahmatullah Berar, Beliau ketika akan melaksanakan solat jama' Sementara beliau takut sampai ada makmum itu, Yang tidak tahu atau tidak berniat untuk melaksanakan solat jama' Maka, Ketika beliau itu salam cepat-cepat langsung menepuk kepada pahaknya. Nah, gitu. Jadi supaya apa? Supaya mereka ingat dan mereka tergugah untuk melaksanakan niat jamaah. Karena kalau enggak niat jamaah pada salat pertama enggak bisa jamaah. Jadi kalau mau jamaah takdim, maka pada salat pertama itu harus niat jamaah. Kalau enggak niat pertama enggak niat jamaah pada salat pertama sampai salam lalu dia ingin jamaah, enggak boleh. Jadi semua segala sesuatu itu ada prosedurnya. Segala sesuatu itu ada aturannya nah, Sehingga kalau sama tidak sesuai dengan aturan Maka bukan pahala yang kita dapatkan Tapi dosa Misalnya Pak Kita setelah sholat yang pertama Dan di dalam sholat yang pertama Kita tidak niat jama' Kemudian setelah selesai sholat pertama Kita laksanakan sholat kedua langsung Tanpa niat jama' pada sholat yang pertama Gimana hukumnya? Enggak sah Bukan pahala yang kita dapatkan Dosa Kenapa? Mengeluarkan waktu sholat Mengeluarkan sholat dari waktunya. Kan menarik dari waktunya dia. Tidak sah. Sehingga dia harus menggodoknya. Nah mungkin. Kita akan berkata begini. Masa iya sih Ustaz. Seseorang itu beribadah. Lalu Allah SWT itu akan mengazab karena ibadahnya. Nah tidak. Allah taala itu tidak mengazab karena ibadahnya. Tidak. Tapi Allah akan mengazabnya. Karena dia tidak menuruti perintah yang yang apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. gitu. Masih bagaimana itu terjadi kepada seseorang di depan sahabat Abdullah bin Abbas <tuh> radhiyallahu anhu. Di mana setelah salat subuh seperti sekarang ini ada seseorang pemuda yang dia setelah salat subuh langsung sholat. Ditegor oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, "Pemkamu tidak boleh melaksanakan solat setelah solat subuh. Maka spontan si anak muda itu menjawab, Wahai Ibn Abbas, apakah Allah akan mengazabku karena aku beribadah kepadanya? Maka kata Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, "Kalau tidak, Allah mengazabmu bukan karena kamu melaksanakan ibadah, tapi karena kamu tidak mengikuti perintahnya. Nah itu kan perintahnya Allah supaya kita tidak melaksanakan solat setelah solat subuh." Tapi kamu laksanakan solat setelah solat subuh. Bukan karena solatnya Allah mengazabmu, tapi karena kamu tidak mengikuti perintahnya Allah. Jadi segala sesuatu itu ada aturannya. Baik dalam ibadah maupun dalam adat, dalam kebiasaan seseorang, dalam sopan santun, di dalam pesantren, dalam lembaga dan sebagainya, semua itu ada aturannya. Kalau kita tidak sesuai aturan, pasti kita akan mendapatkan teguran ataupun celaan ataupun siksaan ataupun hukuman gitu. itu sudah pasti gitu. Nah, oleh karenanya di sini aturannya kalau kita mau melaksanakan sholat jamak takdim maka pada sholat yang pertama harus niat untuk menjamak sholat yang kedua kepada sholat yang pertama kalau tidak niat sampai salam dia nggak niat maka harus melaksanakan sholat pada waktunya nggak boleh kita itu menjamaknya kemudian sholat yang ketiga Wahdamu tu lil fasli bayna solatain, biga drimaya saur rokaatain. Antara solat yang pertama dengan solat yang kedua, ketika menjamak takdim tidak boleh dipisah oleh waktu yang lama, dimana waktu yang lama itu diperkirakan oleh para ulama yang cukup untuk melaksanakan solat dua rokaat yang cepat. Kalau kita melaksanakan sholat dua rakaat dalam keadaan cepat kira-kira berapa menit? Dua menit kan? Ah, Berarti kalau antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua dipisah waktu dua menit, maka hukumnya tidak boleh lagi dia menjamak, tapi harus melaksanakan sholat yang kedua pada waktunya. Tidak boleh menjamaknya. Gitu. Kenapa? Antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua sudah dipisah dengan waktu yang lama. Nah, jadi, jamkan itu baik-baik. Nah, tapi kalau Sompama waktunya itu sebentar, misalnya, untuk mengambil tayamum atau mengambil air utuh karena sudah batal. Atau mengganti atau berutuh lagi bagi seorang wanita yang sedang mustahado, misalnya. Tidak apa-apa, yang penting jangan lebih dari waktu itu. Gitu. Nah Berarti kalau Sompama wanita mustahado, dia akan menjambat tadi, maka dia itu harusnya sholat di dekatnya kamar mandi. gitu. Nah, kenapa? Supaya tidak lama. Nah, kalau semua di dimusalah, kemudian itu pergi ke hammam. Apalagi ada badakannya lagi. Habis sudah waktunya. Sehingga bagi dia, selama dia mustahagot, tidak boleh menjama. Kalau dipisah dengan waktu yang lebih dari dua menit. Nah, jadi, e, di dalam hal ini tidak ditoleran. Nah, artinya, jadi begitulah hukumnya. Artinya, antara sholat pertama dan kedua tidak boleh lebih dari dua menit. Kalau lebih dari dua menit, maka berarti harus sholat pada waktunya masing-masing. وَدَوَمُ سَفَرْ إِلَا الْإِحْرَامِ بِسْحَنِيَ Dan hendaknya, uzur yang membolehkannya itu menjama, seperti uzur safar, itu harus ada sampai ketika melaksanakan ikhram dari sholat yang kedua. Lain halnya kalau begini, kita melaksanakan sholat di kapal. Misalnya, kalian yang datang dari Pontianak, yang menaiki kapal laut. Kalian boleh menjamak selama di kapal laut? Boleh. Sampai kapan? Sampai kapal itu merapat di pelabuhan Surabaya. Kalau kalian itu orang Surabaya. Maksudnya kalau kalian itu mugim di Surabaya. Tapi kalau, kalau kalian itu e, bertujuan akan berangkat ke Bangil, maka tetap hukumnya tetap boleh menjamak. Walaupun sudah merapat. Maksudnya bagi orang Surabaya. Selama belum rapat, walaupun sudah kelihatan patungnya itu. Patung Sudirman. Kan kelihatan kan kalau naik kapal kan? Sat pernah melihatnya sekali. Waktu Sat pulang dari pulau. Suatu pulau. Gak usah sebutkan pulau apa itu. ya, Berapa tahun lalu? 8 tahun lalu kira-kira. Nanti kalau pulau itu ada lapangan terbangnya baru Sat kesana lagi. ya, Nah jadi... Walaupun sudah kelihatan patung Sudirman itu besar tuh, kita boleh menjamak salat di situ. Karena salat di kapal kan soal sempurna, artinya kita bisa berdiri, kita bisa menghadap kiblat dengan tepat. Sehingga kalau kita sudah salam, selama kapal itu belum merapat ke pelabuhan, selama itu pula masih boleh kita melaksanakan jamak takdim. Tapi kalau seumpama kita belum kita Sebelum Setelah salam, masih belum merapat. Kemudian kita takbiratul ihram. Sebelum melampung daripada sholat yang kedua, ternyata kapal itu sudah merapat di pelabuhan. Gimana hukumnya? Tidak apa-apa. Teruskan saja. Kenapa? Yang penting, takbiratul ihram dari sholat yang kedua sudah dilaksanakan sementara. Sudah dilaksanakan sementara kapalnya belum merapat ke pelabuhan. Gitu aja. Gitu Bukan harus sampai tuntas. Bukan harus sampai tuntas. Dan itu tidak bisa digambarkan kecuali dalam masalah kapal. Yaitu perjalanan ini dilaksanakan dengan kapal. Dan juga, kalau seumpama, eh, dia itu merubah. Merubah niatnya dari musafir menjadi mugim. Nah, kalau dilaksanakan sebelum dia melaksanakan takbiratul ikhram dari sholat yang kedua, maka hukumnya tidak boleh dia menjelaskan. Wa isyaratu fi jam'i ta'khir, sedangkan syaratnya di dalam jamak ta'khir adalah niyyatuhu ghabla khurujil waqtil ula bi zamanin yasauha. Seseorang yang ingin menjamak ta'khir itu harus niat untuk menjamak ta'khir dari waktu salat yang pertama. Sedangkan waktu dari salat yang pertama itu masih tersisa waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat pada waktu itu. Misalnya apa? Kita mau jamat takhir sholat duhur ke Asar. Sholat maghrib ke Isya. Pada waktu sholat duhurnya itu, ketika dia niat, itu masih lebih dari waktu 5 menit. Karena waktu 5 menit itu adalah waktu yang cukup untuk kita melaksanakan sholat duhur. Atau lebih. Jadi mulai masuk duhur, kita langsung niat jamat takhir. Baik. Tapi kalau seumpama, waktu dari sholat uhur itu sudah mepet. Artinya, sangat kurang dari 5 menit. Baru kita niat, berdosa kita. Jadi berdosa. Kenapa? Karena dia itu telah lalai di dalam niat. Nah, karena setiap waktu sholat, harus ada sholat. Kalau tidak ada sholat, ya harus ada niat. Jadi setiap waktu sholat, harus ada sholat di situ dilaksanakan. Kalau tidak mau melaksanakan sholat, ya harus niat. Kalau niat, jamat akhir. Nah, sehingga di sini, kalau seumpama... Waktu yang tersisa dari waktu sholat yang pertama itu tidak cukup untuk melaksanakan sholat yang pertama. Maka hukumnya dia berdosa karenanya. Wadawamu safar ila tamami sholah as-saniya. Dan tetap hukumnya uzur alasan yang bolehkannya untuk jamaat takhir itu. Sampai rampung dari sholat yang kedua. Kalau tadi kan yang penting tadi tabiratul ahram dari sholat yang pertama. Tapi dalam hal ini tidak. Jadi... Alasan yang membolehkannya untuk menjamak takhir itu harus tetap ada sampai rampung dari sholat yang kedua. Sehingga misalnya, ketika dia melaksanakan sholat yang kedua, alasan yang membolehkannya atau uzur yang membolehkannya untuk menjamak takhir sudah tidak ada lagi sama pada dirinya. Gimana hukumnya? Maka sholat jamak takhirnya itu bukan jamak takhir, tapi gotoan. Misalnya seperti ini. Kita ke Surabaya. Kita melakukan perjalanan Surabaya kan lebih dari 2 kilo. Atau di bawah 84 kilo. Walaupun e, apa bukan mas, bukan safar towil tapi safar kosir. Menurut menurut gaul yang bukan muqtamad. Walaupun tapi boleh dilaksanakan dan diamalkan. Kita mau so, mau ke e, Surabaya. Gak sempat kita sholat. Niat jamaat akhir. Niat jamaat akhir sampai ke rumah baru sholat. Mah, kalau sudah sholat itu dasarkan di rumah itu bukan sholat jamaah itu namanya, sholat godo, sholat jamaah itu di perjalanan. Kok sudah di rumah bukan jamaah itu namanya gitu loh. Ah cuma dia tidak berdosa karenanya gitu, karena apa dia sudah niat pada waktu sholat yang pertama. Nah jadi kalau sudah sampai ke rumah tempat asalnya baru kita melaksanakan jamaah takhir itu bukan jamaah takhir namanya. Ayo kita sholat jamaah takhir bukan jamaah takhir godoan yuk nah, gitu loh. Nah, karena sudah di rumah, nah, jadi yang dinamakan sholat jamaah itu kalau masih ada alasannya, ada uzurnya, masih sakit, jamaah takhir boleh, sudah sembuh bukan jamaah takhir lagi namanya, tapi doa, tapi nggak dosa. Memaham? Jadi eh, jamaah takhir itu kan yang membolehkan kita melaksanakannya karena dua hal saja, bukan karena tiga hal. Kalau jamaah takhir karena tiga hal, karena safar kita melakukan perjalanan karena sakit dan karena hujan. Tapi kalau jemaah takhir hanya karena dua hal yaitu karena safar dan karena sakit saja. Sedangkan karena hujan enggak boleh jemaah takhir gitu. Nah, jadi kalau seumpama dia sakit, mana yang lebih enak sama dia? Mau jemaah takdim atau jemaah akhir? Boleh. <tuh> kalau lebih enak sama dia itu jemaah takdim, ya udah jemaah takdim. Lebih enak sama dia itu jemaah takhir, maka jemaah takhir gitu. Nah, tapi kalau sholat jama' tak akhir dilakukan, ternyata pada waktu dia melaksanakan sholat yang kedua itu, ketika jama' tak akhir itu, dalam keadaan sudah sembuh penyakitnya. Nah, itu namanya bukan jama' tapi godok. Tapi tidak do, tidak dosa. Nah, itulah syarat daripada jama' takrim dan jama' takhir. Nah, kemudian sholat jama' karena hujan itu diperbolehkan dalam agama asalkan memenuhi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya, sholat jamaah itu dilaksanakan di masjid. Tapi kalau tidak dilaksanakan di masjid, di rumah dia mau melaksanakan sholat jamaahnya, tidak boleh dia itu jamaah takdim karena hujan. Nah, diperbolehkan karena apa? Kalau kita melaksanakan sholat jamaah, biasa sholat jamaah di masjid, kan kalau sumpah mahu hujan, itu kan ditakutkan basah bajunya. Nah, sehingga supaya itu tidak terjadi, karena itu merepotkan, diringankan dalam agama, bahwasanya boleh menjamaah takdim karena turunnya hujan. Walaupun kita yakin nanti pada waktunya sudah berhenti hujannya. Yang penting pada salat pertama. Pada salat pertama itu gimana hujan? Hujan enggak? Hujan. Ah boleh kita menjamat jemaah takdim. Walaupun kita yakin misalnya jemaah nanti kalau kita salat di, di apa pada waktunya nanti dari salat yang kedua, tidak akan turun hujan, sudah berhenti hujannya. Walaupun boleh sudah. Yang penting diantara syaratnya adalah harus ada hujan ketika salam dari salat pertama. Dan harus ada hujan Ketika takbir dari sholat yang kedua. Fem. Itu saja. Nah, jadi harus ada. Hujan pada akhir sholat yang pertama. Itu ketika salam. Dan ada hujan ketika awal dari sholat yang kedua. Ketika takbir terakhir. Tapi kalau seumpama ketika melaksanakan sholat yang pertama. Atau salah-salah melaksanakan sholat yang kedua. Fem, itu tidak turun hujan. Tidak jadi masalah. Tetap diperbolehkan dia itu menjama takdim karena hujan. Kemudian diantara syaratnya pula harus dilaksanakan sholat jama takdim itu dengan jamaah. Tapi kalau mau sholat sendiri-sendiri, tidak -sendiri, boleh kita menjama takdim karena hujan. Kemudian diantara syaratnya juga, antara rumahnya ke masjid itu tidak ada naungan. Yang bisa digunakan untuk menaungi dirinya dari turunnya hujan tersebut. Tapi kalau ada naungan, misalnya apa? Dari mulai rumahnya sampai ke masjid itu ada terowongan yang menyampaikannya ke masjid. Semua jamaah ada seperti itu. Tidak boleh mereka melaksanakan sholat e, jamaah takdim karena hujan. Tapi harus sholat pada waktunya masing-masing. Tapi kalau sumpah Kalau jamaah itu memaksakan diri sholat pada waktunya. Padahal turun hujan dan hujan itu akan membasahi atas bajunya atau bawah bajunya. Di atas bajunya dengan turunnya hujan, bawah bajunya dengan becek, dengan apa, dengan e, apa namanya percikan dari air hujan itu, maka hukumnya boleh dia itu melaksanakan jamak takdim karena hujan. Nah itulah sholat sholat jamak takdim dan jamak takhir serta syarat-syaratnya. Kalau sesuai dengan syaratnya boleh kita melakukan jamak takdim dan jamak takhir. Kalau tidak sesuai dengan syaratnya maka tidak boleh kita melaksanakan sholat jamak. Takdem maupun jamak takhir. Jadi segala sesuatu itu ada syarat-syaratnya. Jadi segala sesuatu itu ada aturannya. Mau kawin, misalnya, ya belajar dulu, dewasa dulu. Jangan masih bau kencur mau kawin. Belum belajar tentang hukum perkawinan mau kawin. Mau haji, harus belajar dulu bagaimana cara menunaikan ibadah haji. Eh, mau berpuasa dia harus tahu dulu bagaimana cara berpuasa yang benar. Nah, baru kemudian dia melaksanakan puasa. Kalau tidak sesuai dengan aturan-aturan tersebut, maka tidak diperbolehkan kita melaksanakan syariat itu. sini ada pertanyaan. Ustaz, kapankah waktu isyraq itu? Nah, jadi waktu isyraq itu adalah setelah terbit matahari. Itu di almanak itu, di tanggalan ada kan waktu terbit matahari. Ditambah waktu 16 menit Jadi waktu isyrok itu adalah Waktu setelah terbit matahari Ditambah 16 menit Nah Itu 4 derajat namanya Jadi kalau sudah meninggi matahari Dengan kadar 1, tom, 1 tomba 1 tomba itu kira-kira 4 derajat nah, 1 derajatnya 4 menit 4 kali 4 sama dengan 16 menit Jadi kalau sudah terbit matahari Ditambah 16 menit setelahnya Itu waktu isyrok jadi waktu sholat isyrok, Maksudnya sama seperti waktu sholat duha. Maksudnya sama. Yaitu apa? Kalau sudah terbit matahari dan berlalu 16 menit, Masuk waktu sholat isyrok dan masuk waktu sholat duha. Akan tetapi keluarnya beda. Karena waktu isyrok itu hanya berlangsung selama 1 jam saja. Setelah itu keluar waktunya. Karena namanya waktu sholat isyrok. Sholat isyrok itu sholat ketika matahari sedang isyrok. Masa sampai dekat duhur masih isyrok juga gitu. Kan sudah tinggi mataharinya. Nah, makanya ulama menentukan satu jam lah kira-kira. Dari mulai masuknya sampai keluarnya. Emang kalau tidak melaksanakan sholat isya, ya? Eh? Karena seperti kalian ini. Sebagai malah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Barang siapa yang sholat subuh. Berjamaah. Kemudian setelah itu berzikir pada Allah. Tidak mengubah tempatnya. Di mana tempatnya dia bersolat. Kecuali kalau semua merubahnya seperti sekarang ini. Kan tidak mungkin kalian itu. Dalam keadaan menghadap Qiblat. Kemudian. E, apa kalian itu tetap belajar pada ustadz ustadznya di sini kalian menghadapi ibadah kan nggak nggak lucu itu namanya itu sehingga kalian itu berpindah untuk menghadap pada ustadz itu dimaafkan kemudian setelah selesai dia berzikir ketika datang waktu isyrok dia melaksanakan sholat dua rokat apa ganjarannya kata nabi dia akan pulang ke rumahnya dalam keadaan ditulis untuknya haji yang mabrur haji yang mabrur, haji yang mabrur maghrib luar biasa jadi setiap hari kita bisa melaksanakan haji yang mabrur. Syaratnya itu. Tiga hal. Yang pertama, sholat jamaah. Yang kedua, tidak mengubah posisinya dalam keadaan berzikir pada Allah. Yang ketiga, sholat dua rakaat, sholat isyrak itu. Kalau sudah kita melaksanakannya, kita pulang ke rumah dalam keadaan berpredikat haji yang mabrur. Jadi dapat pahala haji yang mabrur. Eman, ya. Dan usahakan sholat dua rakaat tersebut. Membaca surat-surat yang diajarkan oleh Imam Sheikh Abdul Qadir Jelani Yaitu 4 surat Kalau kita baca kita akan terlepas Dari segala macam gangguan Ahli dohir maupun Ahli batin sihir Ataupun hal para wali tidak akan sampai kepadanya Yaitu surat isyrak Surat ikra Surat al-qadar Surat izazul zillah Dan surat li'i li'ilah Sekarang kan sudah luar biasa kan Zaman sekarang ini macam-macam Sihir dan sebagainya, teluk, santet dan sebagainya. Tapi kalau kita melaksanakan membaca empat surat ini, pagi dan sore... Maka kita aman daripada sihir tersebut Hanya kita minta kepada Allah Ta'ala Semoga kita semuanya Termasuk yang diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala Diberikan benteng oleh Allah Ta'ala Dari segala macam gangguan Dan fitnah yang datang dari orang-orang benci kepada kita Dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya Dan semoga kita semua termasuk orang-orang Yang mendapatkan taufik dan hidayahnya Untuk melaksanakan segala macam kebaikan Yang bisa kita lakukan sampai akhirnya kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah al hadin ya salihah wa lamana wasalafuna wa nahdi sabaha ila masyayikhina wa ila ruhil muallif habib jenbe ibrahim musabir anallahu wa yatawil umrohu fi sihhatin wa ta'atin wa inallaha yajalah wa inallaha yajalni allahi min mahbubina wa inda indak wa indan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa al al fatihah يا ربنا اعترفنا تمام انا تحت الله بركاته